Mitra bisnis Kwi Kiyanggi berkeyakinan para pimpinan di zona euro mampu untuk menyelesaikan masalah krisis finansial yang tengah membelit kawasan itu secara mandiri tanpa campur tangan pihak ketiga seperti IMF atau lembaga serta negara lainnya. Menurut Kwi Kiyanggi, tekad publik di zona euro untuk tetap bersatu secara regional bisa menjadi dasar bagi negara-negara di eurozone Untuk menuntaskan persoalan yang mereka alami saat ini Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini Segera kita berbincang dengan Kwik yanggi Pak Kwik, jika kita mendasarkan upaya penuntasan krisis di Eurozone Pada keinginan publiknya untuk tetap bersatu Apakah ini berarti sinyalemen diamputasinya Yunani bisa kita eliminir? Belum tentu, ini kan pendapat saya Seperti yang saya katakan di Eropa sendiri banyak perdebatan Bubar apa tidak Uni Eropanya gitu Ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu kan. Lantas apa dampak dari masalah ini bagi sektor real kita yang menjadikan Eropas sebagai pasar tradisionalnya Pak Kwi? Tidak ada. Indonesia itu nggak masuk hitungan. Itu terlalu kecil. Kecil sekali imbasnya apa? Beberapa pabrik mebel rusak di sini kan sudah jadi soal. Untuk pabrik mebel yang pemiliknya kasihan gitu. Artinya untuk ekonomi Indonesia kan tidak ada artinya PDB Indonesia yang besar-besar ini kan dikeduk kekayaan alam semua batu bara yang selalu dikedokin semua ini freeport semua itu itu yang diekspor dan itu laku terus itu laku terus tidak mu, tidak kurang mong itu yang yang yang bikin lapar China kok yang bikin lapar dan China bukan mereka. Tapi Pak, bukankah beberapa sektor manufaktur kita sudah mulai terkendala dengan turunnya permintaan dari zona euro? Ya sektor manufaktur itu permintaan konsumsi di Eropa turun termasuk barang-barang Indonesia, apa iya? Apa iya? Nah sekarang kalaupun turun, dampaknya turun ada memang dampak gitu ya. Itu eh, buat Indonesia sendiri yang namanya manufaktur itu tidak ada artinya dibandingkan dengan tambang. Jadi saya ini bicara soal ekonomi bangsa kan, bukan ekonomi pengusaha itu bukan begitu kan. Jadi, Indonesia jangan sok ikut ngomong deh, dikait-kaitkan dengan Eropa-Amerika itu kelama kecil, Indonesia itu nggak masuk hitungan, keterkaitannya dengan dunia itu kecil sekali. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasha.